Selanjutnya kita bareng-bareng Lagi yang Milo dulu buat semuanya ya Aku pengen semuanya Doa jinjing sudah buat semuanya di sini ya jangan sampai mengalami ya